サバトニアとネコシエットパチャキト、タンジパニアパチャキト、アトラスバランスカレラカナカラ、ディマナ、キアムイコティアンディジプット、ウォールテクセシン・ラオ、ヤングキ、ヤングキ、コマンダングン、オレコンフンシー、チュレワ、マンアイマサラ。 あナマニャ、プスプラパー、プサニャ、オランがルスメニュー、パタンタリー、アセウサーニャイト。タディヒト、チントンカンパワー、パニャンカランカレッが、ジュニアニムランガ、パッチョカンギニャ、ティマナトラティタタタン、トランスワトコンフェンシー、ヤングティチディ、プルプ t ンテリ、 ピーターはプルプレゼントはプルプ buntu terhadap sesuatu maka dia akan berbuat sesuatu hal yang nekat aspek yang kedua adalah memang dari perpajakan itu sendiri seperti kita ketahui NPWP itu baru ditutup setelah kita meninggal gitu jadi waktu kita meninggal NPWP kita masih aktif yang menjadi sekarang bisa kita tarik hikmahnya untuk di Indonesia bagaimana kita bisa membangkitkan perpajakan yang berdasarkan pancasila begitu terima kasih selamat pagi、yes. Pak h Arko, selamat pagi. Pagi. Silahkan, Pak h Arko. Iya, ini begini. Itu sebenarnya sih berita ini kan harus dicek dulu ya, sampai di sana, sampai sejauh mana itu kebenarannya. Dan karena kita juga, kita lihat kan, ini pasti kan pastikan orang ini kan nggak w a w a r a s ya, dalam arti secara, secara psikologis segangu. Tapi hal itu juga, juga, kita bisa lihat lah di Amerika aja, terjadi di Indonesia juga banyak gitu loh. Uh, untuk kasus-kasus seperti ini Itu aja sih komen saya Selamat pagi Pak Budi、nah, Silahkan Bapak ya, Saya mengambil dari sisi positif Jadi kita tahu bahwa Negara Amerika Memberikan kesejahteraan Bagi rakyatnya dengan baik Fasilitas kesehatan Fasilitas pendidikan hatis dengan kualitas Yang sangat tinggi Dan macam-macam、uh, uh, uh, Alam yang bagus ekonomi yang maju tapi warganya bisa n gak g puas ketika bayar pajak nah di Indonesia kebalikannya kita sudah bayar pajak tapi pemerintah justru tidak memberikan sama seperti Amerika pertanggung j a w a b a n n y pun tidak jelas belum lagi kong-kong -kong petugas pajak jadi mungkin ini auto kritik, kritik lah buat Indonesia aparat pajak serta pemerintah Rakyat bisa marah loh kalau, kalau pemerintah tidak menggunakan uang pajak dengan benar Atau tidak memerintah atau tidak menggunakan budget untuk kepentingan rakyat Apalagi sampai di korup、gitu. Di Amerika saja yang sudah mendapatkan fasilitas yang baik dia, Mereka masih marah, tidak ada yang marah g i Tanda u t a n protes yang hebat ya m e n u r u t s a ya Bunuh diri dengan mahal pula Tapi m e s s a g e n y a n y a m p e kan gitu 私は今日のインドネシアに行っいたのは、ジャパン・フェリー。私は、ジャパン・ハラフラウバニャていたは、バイヤーが、バ l ヤーが、バイヤーが、バイヤーが、バイヤーが、バイヤーが、バイヤーが、バイヤーが、バイヤーが、バイヤーが、バイヤーが、バイヤーが、バイヤーが、バイ r ーが、バイヤーが、バイヤーが、バイヤーが、バイヤーが、バイヤーが、バイヤーが、バイヤーが、バイが、バイ t ーが、バイヤーが、バイヤーが、バイヤーが、バイヤ r が、バイヤーが、バイヤーが、 シェラサ、ブリタニマウンド・ラマイアン・ディ・アメリカン・アダシャパティネタピー、ケニアン・プロスパシデリ、パンバヤ・パジャ、モクササイア、ソアメニカルパムレンダーマウン・ボカ・ハティ、ジェリギマナ・パジャケットンがデリソクター、ヤン・フォーマー、アカンアダ sektor-sektor seperti ya, apa, judi atau berapa itu juga bisa mendatangkan pajak yang banyak juga, tapi masyarakat apa, pemerintah Indonesia ini hanya yang bagus-bagus saja -bagus sedangkan para pembayar pajak ini mereka dari keuntungan yang u d a h sedikit itu harus dibagi lagi ke pajak-pajak mereka jadi kalau pemerintah bisa lebih fleksibel gimana, kan Indonesia besar sekali dari sektor-sektor lain yang tidak itu bisa jadi pemasukan pajak juga, mungkin ファンに、何を言 a か分 u らない。私 u ち a 私 s ちのために、私たちのために、私たちのために、私たちのために、私たちのため t e k a n ために、私たちのために、私たちのために、私たちの a めに、私 a ちのために、私たちのために、私たちのた r に、私たちのために、私たちのために、私たちのために、私たち a ために、私たちのために、私たちのた a に、私たちのために、a たちのために、私たちの a めに、私たちのた a n 私た a の a めに、私たちの u めに、私た a の a n に、私たちのために、私た m a た i Indonesia juga akan berhenti. Masalahnya bukan apa apa. baru kan? kalau untuk yang pribadi pribadi. Uh, bukan perusahaan nih ya mbak ya Itu kan sudah mulai digalakkan Tapi kan waktu itu yang penting membayar Ternyata sekarang tidak begitu mbak Kita dipaksakan harus membayar Dan, dan memang betul-betul dirampas uang kita Itu yang saya alami Dan tidak bisa yang namanya、uh, kita mau bernegosiasi itu n g g a k bisa Itu dari, dari, dari yang tempat uh, kita uh, bekerja dipotong dengan sebegitu banyaknya tiga puluh persen lama-lama ya bisa ngamuk kita aja sampai juga uh, apa uh, marahnya bukan main baru kita belajar mau membayar pajak kan ke, tiga tahun ke depan ini kan dan tiga tahun belakang kemarin itu tapi kita sudah dipaksa-paksa harus Kalau pendapatannya sekian harus membayar s e k a n Dia pelan-pelan dong. Jangan langsung begitu. Sedangkan kita berpuluh-puluh tahun kita menderita. Baru mau, mau merasakan seperti apa sih nikmatnya kita mencari uang yang udah sekian puluh tahun. Kok、oh, baru juga mau menikmati n kita tuh baru mau menikmati n mbak. Tapi sudah dipaksakan yang seperti kayak gitu. Itu aja menurut saya mbak.、Baik. Terima kasih. Pak Suwadi selamat siang. Selamat siang. Silahkan bapak. Ya kita memang gak memahami ya Bagaimana perundang-undangan pajak di Amerika ya Dan juga mengenai jenis usaha juga di, di sana ya Sebagai contoh misalnya pertandingan yang batal Tinju yaitu Manny Paku Ino dengan itu w a i t e w a t e r itu Itu memang kita lihat tuh bayarannya katanya ratusan juta yang terbesar dalam sejarah Tinju Tapi ya kalau kita lihat itu bayarannya itu Apa dia benar terima semua itu Itu bisa jadi tuh pajaknya itu Bajak dari t u h Tinjunya itu Bisa jadi lebih 30% itu nanti itu dipajakin dan juga dipotong ini, dipotong itu lagi. Memang, p e t i n j u itu memang mendapat bayaran yang besar, tapi ya sudah banyak potongan-potongan itu.、Hmm. Memang kita bisa melihat juga, misalnya kasus dulu di tahun 60-an, itu misalnya Beatles, misalnya begitu meraja l e l a sehingga di Amerika penjualan dia punya itu rekaman piringan hitam dan juga pertunjukan-pertunjukan mereka begitu banyak di sana, sehingga banyak menghasilkan duit. Maka gak heran mereka dikenakin pajak timbul persoalan kan pada waktu itu kalau tidak salah Dikarenakan itu kan Beatles itu kan dari Inggris Maka kita gak tau juga ini kasusnya dengan ini、okay. yang menabrakan ini Kata serbangnya, usahanya apa、okay. Dan juga memang katanya dia orang sinting kok ya、yeah. nah, Tapi mengenai kasus ini jangan deh sampai ada terjadi di Indonesia deh、Baik. Terima kasih Terima kasih Pak Suwadi, Bapak Gilbert, selamat siang Iya,、yeah, seharusnya Indonesia juga harus hati-hati juga ini Karena saya lihat ini pajak ya sudah パジャクリのパジャクリのパジャクリのパジャクリのパジャクリのパジャクリのパジャクリのパジャクのパジャクリのパジャクリのパジャクリのパジャクリのパジャクリのパジャクリのパジャクリのパジャクジャクリのパジクリのパジャクリのパジャクリジャクリのパジャクリのパジャクリのジャクリジャクリのパジャクリのパジパジャクリのパジャクリのパジャクリのパジャパジャパジャパジャ cari terobosan d i China, ya kan? Pajak uangnya kemana, ya kan?、Uh -huh. Saya tidak pernah melihat itu pajak itu dipakai untuk satu kepentingan masyarakat sama sekali. Tidak pernah itu omong kosong sama、Baik. sekali itu. Nah ini salah satu ini ya. Ini merupakan yang di Amerika itu harus dipelajari itu.、Uh -huh. Tapi di Indonesia pun ah, omong kemungkinan akan terjadi juga. Terima kasih. Oke,、okay, terima kasih, Bapak Andre, selamat siang. Selamat siang. Komentar Anda. ただ、ただただただただただただただただただただただただただただただただただただはだただただただただただただただただただただただただただただただたのただただただただただただただただただただただただただただただただただただただただただただただただただただただただただただただただただただた jangan setiap tahun naik sepuluh atau lima belas persen. Nah ini, ini sangat dirasakan sekali bagi masyarakat yang golongan、oh. uh, ekonomi menengah atau bawah ya sangat berat sekali. Coba、hmm. tolong pemerintah t a d i ulanglah PBB yang saat, setiap tahun sekali naik g itu ya. Oke.、Okay. Terima kasih Bu. Terima kasih Pak Andre. Bapak r u d y selamat siang. Siang. Komentar Anda Pak.、Um, itu sebetulnya salah satu fenomena juga ya. Artinya.、Um, Meskipun di negara yang maju itu、eh, ada orang yang merasa dirugikan karena pajak gitu kan、hmm. Terlepas dari kasusnya sendiri bagaimana t a d i kalau kita cermati yang di Indonesia Saya rasa mungkin saya juga sepakat dengan Bapak yang sebelumnya gitu kan Pajak itu duitnya kemana gitu kan Katanya awasi bayarlah pajak, awasi penggunaannya, apa kata dunia dan segala m a c a m Tapi、eh, ayo jujurlah gitu kan,、eh, kita kalau ke rumah-rumah yang ya pejabat-pejabat pajak atau ex pejabat pajak yang sebelumnya gitu kan, saya rasa mereka kalau dibilang nggak、eh, punya duit atau dari gajinya aja、eh, bisa sampai punya aset mungkin sebesar itu dan dimana-mana saya rasa semua orang pun akan bertanya-tanya dan mempertanyakan, loh kok bisa ya punya、eh, apa namanya, aset p a namanya a sebanyak itu gitu kan, sementara Kalau orang bilang awasi penggunaannya Gimana kita mau ngawasin gitu kan Pemerintah aja n gak g pernah bilang Dapat pajak sekian terus dipakai untuk Bayar ini sekian, bayar ini sekian Bayar ini sekian Jadi、eh, slogan awasi penggunaannya itu juga Gimana caranya、okay. gitu kan Saya hanya bertanya-tanya itu aja Terima kasih Terima kasih Pak Rodi, Bapak Budiman selamat siang selamat, selamat, Kalau kakek kecil u d a bayar pajak Bumi dan bangunan Cuma n e m a n g c a t a a n naik terus t u h n a h di Jakarta Pusat lebih murah Oke、okay. パイドシュランカンパイド Sudah agak lumayan ya. Kalau zaman dulu tuh saya ingat berapa tahun lalu. Kita diperiksa. Orang p a c a k itu sebenarnya n gak g mau ngerti. Jadi kalau di account kita di luar duit masuk. Walaupun tuh kita pindahin dari rekening kita juga. Dia anggap itu duit masuk dan harus bayar pajak. Nah praktek-praktek seperti ini nih. Yang bikin kita akhirnya terpaksa harus n e k o dengan mereka. Karena kita kan... n g g a k sebenarnya itu bukan penjualan, tapi itu sebenarnya hanyalah pindahan d u i t dari duit kita juga gitu、hmm. Akhirnya ya mereka gak mau tau, mereka bikin arasan, dan akhirnya ya begitu. Dan sampai sekarang saya rasa masih ada beberapa juga, o r a nempa jaksa yang nakal ya. Walaupun sudah, sudah agak lumayan sih ya, saya nggak tahu deh ke depannya gimana. Tapi yang pasti, orang pajak itu rata-rata ya memang tukang pemeret rak ya gitu loh. Makasih. Oke,、okay, Bapak Alex. y a halo. Silahkan, Bapak Alex. Iya, kalau menurut saya sistem p e r p a j a k a n di sini kok kayaknya kurang adil dan kurang seimbang ya soalnya kita sebagai warga dituntut untuk membayar p a j a k tapi sedangkan kita sendiri sebagai warga kalau berkesusahan atau tidak mempunyai pekerjaan atau kesulitan keuangan kita juga akan ditunjang oleh pemerintah yang ...menuntut kita harus membayar pajak... ...kalau kita telat ada tindaknya... ...kalau kita membayar pajak... ...nantinya kita akan jadi bermasalah... ...seperti itu, jadi...、E, d i m a n a nih... k e ...adilannya untuk keseimbangan... ...antara dituntutnya pembayaran pajak... ...dengan toleransi pemerintah... ...saat rakyat b e r k e s u l a h a n ...seperti itu aja. Oke, terima kasih. Ibu Joyce... Ya, ...silahkan Ibu.、Sama、sore ya, Ibu, silahkan. i Ya,、uh, pendapat saya... マグナイ3 n イアンタディーイブ3サイアンディーラディオイ a マグナイオーランギャンソーサーシイイトウ、マノウサイアンタディーンタタタンヤ Jadi kita sebagai、uh, rakyat juga jangan selalu menyalahkan aparat perpajakan terus, gitu ya. Karena、uh, aparat sendiri bisa berbuat salah karena dipancing juga dari rakyatnya sendiri, gitu.、Hmm. Ya,、okay. ada, ada pasti ada respon, ada permintaan pasti ada penawaran, gitu aja. Ya, terima kasih i Bu. Bapak y a n o Ya, selamat sore. Silahkan Bapak. Ya, jadi. Saya melihat ya, satu hal bahwa sistem perpajakan di Indonesia ini sistemnya agak idiot ya Jadi misalkan begini mbak Kalau tahun ini ya misalkan kita itu membayar pajak misalkan BPH 22 Itu 120 juta seandainya bertahun Kemudian dengan b e r j a l a n n y a waktu Tahun depan itu omset kan belum tentu seperti di tahun yang sekarang Hmm. Tetapi sistem perpajakan di Indonesia karena itu kita sudah membayar 120 juta Pada tahun depan kita setiap bulannya harus membayar 10 juta 120 dibagi 12、hmm. gitu ya、hmm. Padahal omset kita n g g a k sampai segitu Lalu nanti kemudian、uh, kalau kita bayar lebih Artinya omset kita yang bayar BPH-nya BPH-nya sampai 120 juta Hanya saja misalkan 40 juta kan kita sudah membutuh tiap bulannya sepuluh juta sepuluh juta. Tapi kenyataannya empat puluh juta yang kita、oh, eh, dua dua kita b a y a n g k a n lalu akan ada restitusi. Lalu restitusi itu kelihatan bahwa、uh, untuk pengurusannya sulit itu pertama. Lalu yang kedua kita tahu di perusahaan itu tidak hanya menggunakan uang sendiri, tetapi juga menggunakan uang dari bank. Sedangkan Bank di Indonesia bunganya kita tahu sendiri terlalu tinggi, paling tinggi di dunia、hmm. Jadi seperti ini, cara-cara seperti ini sangat-sangat tidak kondusif bagi iklim investasi di Indonesia、yeah. Lalu kedua, korupsi yang luar biasa Seperti tadi disebutkan orang pajak itu seperti raja ya Mengobrak-obrak satu perusahaan bagaimana dicari salah yang kecil-kecilnya ya Lalu kemudian Ujung-ujungnya duit nanti didenda, gitu ya. Yeah, nah, cara-cara、okay. seperti ini, inilah bentuk-bentuk pengkhianatan bangsa, ya. Dan jadi menteri dari dulu sampai sekarang itu tetap saja bukan hanya Sri Mulyani aja, ini ya, dari dulu seperti ini. Apakah tidak mungkin untuk kedepannya ada pajak progresif dalam arti yang real, gitu ya? Jadi bukan、uh, artinya didasarkan pada yang tahun yang lalu, ya okay, kan? Mbak, jadi dalam...、Yeah. Yeah. Terima kasih Pak Pak Tony, selamat sore Terima kasih sudah menunggu s i l a k a n Pak Tony Oke、okay. Bagi saya itu pajak sih boleh saja Tidak apa-apa Cuma yang kasihan i t u Yang karyawan yang dipajak Itu yang sampai 30% Tadi pagi saya dengar itu Ada karyawan yang sudah menabung s e k i a n lama Saya tiga untuk menikmati dikenakan pajak Sebenarnya itu kalau semua karyawan Tidak dikenakan pajak Itu konsumtif d a r i seluruh karyawan itu akan meningkat dan akhirnya industri kita akan menjadi maju dan bagi perusahaan yang m e m p e k e r j a k a n karyawan yang terbanyak diberi insentif pajak, r i n g a n a n dengan cara gitu saya pikir industri kita akan maju sekali jadi karyawan itu jangan l a h diperas lagi k a s i a n biar sudah semua pensiun d i k e n a k a n pajak i ya terima、Masa. kasih ibu w i b i s o no? silahkan ibu Iya Sebenarnya m kalau mau benar-benar pajak itu harus transparan Jadi ditulis dimana-mana ada cara bayar pajak ini-ini g -ini. Kalau enggak tetap akhirnya korupsi Jadi yang kaya itu petugas pajak Yang kaya tetap akhirnya susah-susah Jadi uangnya itu gak pernah masuk ke negara Ini kan kayak kucing, beli kucing dan tarung Jadi ini misalnya kayak でも、これが実際に、ウマニのバニアやオランピオンは、ウ a ニア・のニアやオラのピオンは、ウマニア・バニアやオランピオンは、ウマニア・ポリシー、のランピア、フェア・ウエナ・パンドやウマニア・オランピオンは、ウマニア・コロッシー、ウエア・プジャブ・コロッシーが言うと、ウマニア・コロッシーが言うと、ウマニア・コロッシーが言うと、ウマニア・コロッシーが言うと、ウマニア・コロッシーが言うと、ウマニア・コロッシ Wajir bilang, "Apa dari apa?、Uh, apa warisan orang nenek moyangnya gitu? Siapa nenek moyangnya itu? Diskriminasi kayak gitu, gak bakalan bisa jalan mulus pajaknya、iya. kalau mau terus transparan." o、okay. k Bok Fadino bilang, "Terima kasih, Ibu. Bapak Doni ya, saya mau komentar begini saja, Bu. Lanteng, ini Indonesia, ini k a r y a w a n g 私 n t の MPO の MPO の m a o の MPO の MPO の MPO の MPO の MPO の MPO の MPO の MPO の MPO の MPO の MPO の MPO n MPO の a p a の m g a の MPO の a p o a MPO の MPO の MPO の MPO の t p o の MPO の MPO の MPO の MPO の MPO の MPO の a p o の MPO の m a o の MPO の MPO の MPO の MPO の MPO の MPO の MPO の MPO の MPO u MPO の MPO a MPO の m p a の j p o の MPO の MPO の MPO の g p o の MPO の m p nggak tunjangan itu nggak fair gitu t e r i m kasih